Woi Komsudarlun berita malam edisi hari ini Sabtu 18 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah. Kopi meninggal dunia. Wanita Saloksmawi ditangkap karena miliki ganja dan menyembunyikannya di kotak air mineral. Gara-gara tanah bekas galian jalan aspal Kedipaya berubah menjadi jalan berlumpur. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio City 94.4 FM Luxmame, Radio Lovers 94.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Seram di FM. Darlun, mantan sekretaris jenderal PBB Kofianan meninggal dunia di usia 80 tahun. Anan yang menjabat sekjen PBB pada 1997 hingga 2006 selama dua periode adalah orang Afrika pertama yang menduduki jabatan tersebut. Anan yang pernah memenangi Nobel Perdamaian kemudian sempat menjadi utusan khusus PBB untuk Suriah, memimpin upaya untuk mencari solusi perdamaian pada daerah yang dilanda konflik berkepanjangan tersebut. Ghana Web mengabarkan bahwa Anan meninggal dunia di Swiss karena sakit. Anan dilahirkan di Kumasi pada 8 April 1938 dan ia dibesarkan di keluarga yang menganut prinsip tradisional dan modern. Anan mendapat pendidikan tinggi di kampus sains dan teknologi di Kumasi. Pada usia 20 tahun ia mendapat beasiswa dari Yayasan Ford untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Makelester di Minnesota dengan mengambil jurusan ekonomi. Setelah lulus, ia menuju Jenewa untuk melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi di Institut Universitas Der Houtes Estudis International. Setelah lulus, ia kemudian menjadi Staf Badan Kesehatan Dunia, atau WHU, di bawah PBB, dan kemudian karirnya di bidang diplomasi dan hubungan internasional dimulai. Sudarlun wanita berinisial Z, asal Oksmawe, ditangkap Polsekta Medan Timur setelah tertangkap basah, menyerudupkan 12 kg ganja hari ini. Tersangka disegergap polisi ketika masih berada di atas becak bermotor yang melaju di jalan sisi Ngamangan Medan. Sebuah kota air mineral yang dibawa tersangka langsung diamankan dan ketika dibuka terdapat 12 bal ganja. Ganja sebanyak 12 bal, setiap bal berisi 1 kilogram. Hal ini disampaikan Kapolsekta Medan Timur Kompol Wilson Pasaribu. Dijelaskannya aksi tersangka sudah terendus ketika tiba di Medan menggunakan minibus umum. Tiba di terminal terpadu, Pinang Baris tersangka langsung melanjutkan perjalanan ke kawasan Sisinga Mangaraja menggunakan becak bermotor. Wilson belum menjelaskan apakah tersangka menuju pulbus yang melayani rute perjalanan ke Sumatera bagian selatan atau hanya sebatas menyerahkan barang haram itu kepada seseorang di kawasan Amplas. Darlun Jalan Allah menuju Sangkalan Desa Kedepaya, Kecamatan Belang Pidi, berlumpur akibat tanah bekas galian proyek pemasangan pipa air bersih. Tanah bekas galian proyek menutupi sebagian permukaan aspal. Jalan ini berlumpur dan licin setelah kawasan itu diguyur hujan Sabtu siang hingga tadi. Akibatnya warga kesulitan melintasi jalan itu dan Tarmizi, salah seorang warga Kedepaya, mengatakan... Tanah yang berlumpur menutupi permukaan aspal Jalan Jodh Aluh sangat sulit dilalui kendaraan roda 2 Bila tidak segera dibersihkan, pasti akan ada pengendara yang terjatuh dan memakan korban. Darlun Pemkap Aceh Timur memberikan penghargaan kepada 10 veteran di Kabupaten Aceh Timur pada resepsi kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia tahun 2018 di Gedung Serba Idi Cumat Malam. Sertifikat penghargaan kepada 10 veteran ini diserahkan bergantian oleh PLT Segda Aceh Timur Zari Kapolres Aceh Timur, AKBP Wahyu Kuncoro, dan Dandim 0104 Aceh Timur, diwakili dan Ramil Idirayu Kapten Suharno. Selain kepada veteran, Pemkap Aceh Timur juga memberikan penghargaan kepada pelatih Paskibra. Selanjutnya, tiga aparatur sipil negara Pemkap Aceh Timur juga mendapat penghargaan Satya Lancana sebagai PNS yang telah berbakti selama puluhan tahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evita. Sejumlah Polrestabes Medan menembak 3 perampok sepeda motor dalam operasi penyergapan yang dilakukan di beberapa lokasi. Tindakan tegas polisi ini menyebabkan salah satu tersangka, Darman Syah Putra Lubis alias Cinae, tewas akibat terkena tembakan di dada. Dua rekannya, Juliandi Nasution dan Jimmy Aldian, terluka setelah tembakan polisi mengenai kaki keduanya. Satu tersangka lagi atas nama Ardian Syah Lubis. Total ada empat tersangka yang ditangkap yang terlibat kasus yang sama. Hal ini disampaikan Kapolresta Besme dan Kombes Dadang Hartanto. Kempat tersangka sebelumnya dilaporkan Asrul Habib, penarik ojek online yang menjadi korban perampokan di Jalan Cik di Tiro Medan, Rabu Dinihari. Kawanan pelaku menghadang korban dan menodongkan senjata tajam sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Darulun Provinsi Aceh berhasil meraih juara tiga dalam pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2018 yang berlangsung 13 hingga 18 Agustus 2018 di Hotel Merkur Ancol, Jakarta. Duta Bahasa dari Aceh di ajang yang diadakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI itu yakni Al Mu'arif, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSIA, dan Aina Khairun mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Uwin Araniri. Hal itu diungkapkan Koordinator Panitia Seleksi Duta Bahasa Tingkat Provinsi Aceh 2018 yang mendampingi Duta Bahasa Aceh. Syarifah zuriati Ia mengatakan al dan Aina yang sebelumnya menyandang Duta Bahasa Provinsi Aceh baru menorehkan sejarah baru bagi Aceh di perhelatan Duta Bahasa Tingkat Nasional Syarifah mengatakan event yang diikuti seluruh Duta Bahasa Provinsi se-Indonesia itu resmi ditutup dengan penobatan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2018 Selain mendapat piala mereka juga mendapat piagam dan uang tunai masing-masing 8 juta rupiah Dalun Delekasi Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR melakukan rapat kerja dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Dalam rapat itu DPR memberikan apresiasi sekaligus catatan. Rapat kerja tersebut digelar di Hotel Anwar Alsel Mahbas Jin Mekah Jumat sore hingga malam. Apresiasi diberikan pada 10 inovasi yang dilakukan kemenak dalam penyelenggaraan haji tahun 2018. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah. Selain itu, sisi penanganan kesehatan juga mendapatkan pujian. Angka meninggal sebanyak 85 orang di H-2 pemberangkatan ke Arafah, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Dari Nyusrum Serambi Tanjung Permaiskian, berita malamnya di Sabtu 18 Agustus 2018. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.